パ ko い ネオナタイシユー、t ルサニア、アパラト、アンミスキン、ヤンティダディラワ、ヤンハロシンディタンポン、マノロチュン、パダリマレカ、ドクター、ドルノワサケ、トントヤンバイケネネネ、ティダカネンパリンダグス、サラサ、ヤンディドブラク、ヤンティントニアンガ、ヤンディドブラク、ヤンハロス、パトガスネイト、ヤン、ヤンディタロエ、タロヤン、グマニ アルしェルカンカプトディディピダナカンジャンディアムカンダジャンアルスディピダナカンネトヨングブワスプティートジャカンカマラントカパプ rumani リンアルワーク、アガブナルヤンソダミケンテパネトヨタカナヤアワ Nah ini saya harapkan ada lagi lah Tindakan-tindakan yang lebih besar lagi Dan nanti dari sini Dari DKI akan menjadi tindakan yang nasional Jadi ada Jokowi-Jokowi lagi Ya kan kemarin penda,、uh, Dari Pas e FM kan ada yang bicara juga Diperlukan hanya 50 orang Jokowi-Ahok Indonesia akan berubah Gitu aja makasih Terima kasih kembali Pak Gilbert, Pak Ujang Selamat pagi dan s i l a k a n Pak Ujang、uh, Itu m emang udah diatur tuh パゴンスラマイギーパゴン うございます 私はあなたのお客さんにお越しいただきました。私はあなたのお客さんにお越しいただきました。私はあなたのお客さんにお越しいただきました。私はあなたのお客さんにおでしいただきました。あなたのお客さんにお越しいただきました。 やはり、キタブロンパンヤ、マリアタハッ、パンインテンヤンポニャハティスパティト。やダディサ t キキルギアリアンギアタサンタシトンマリアットモアニアホッサヤサンダンザ。イトサーロシアンソダデミキャンダリドゥーマ。やダディキタアロスマンバントトヤンキカカカカカキキタヤンキキキヤ Diperhatikan Oke、okay? Baik terima kasih Pak Joko 6339160 Ibu Sinta selamat siang Ya selamat siang Mbak Silahkan komentar n Ibu Iya aku komentar nih ya Emang kebiasaan tuh ya Isanya t i l h orang kalangan arti itu selalu m e m p e s u l i t kalangan b a w a h Itu bagus sih Kalau misalnya Pak a h o k m e lakukan hal itu Kalau bisa ditindak l a n j u t n a itu pengelolanya Itu aja sih Baik terima kasih Ibu Sinta Pak Kanca selamat siang Siang s i l a k a n Pak、uh, Pendapat saya mungkin lebih keras lagi、like, ya Pengelolanya itu mungkin Mungkin ditindak ya Itu saja? Ya itu saja Baik terima kasih Pak Kanca Pak Erwin selamat siang Ya selamat siang Bu Komentarnya Pak Erwin Ya,、uh, Saya hanya komentar sedikit saja Yaitu Bravo Pak Ahok Maju terus kami rakyat mendukung Terima kasih h a i terima kasih Pak Erwin Pak Rudi Selamat siang, selamat siang baru di komentarnya Pak. Itu namanya pejabat yang tulus melayani rakyat. Kita harus dukung terus pejabat yang memangnya punya hati nurani untuk rakyat. Kita sudah lama mendambakan pejabat seperti ini. Seumpama sepuluh persen aja dari pejabat-pejabat kita seperti itu, negara kita pasti maju. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi, Pak h e n d y selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, Silakan. Ya. Uh, uh, ya, saya seneng ya sama uh, uh, Pak Hafi yang seperti itu ya,、uh, membela kesejahteraan yang l a g i susah g itu. Jadi teringat seperti、uh, cara kerja pemadam kebakaran gitu kan, kalau memang nggak bisa ya ada ada kapak yang bisa dipakai untuk mendobrak gitu. Kadang-kadang ada orang yang itu nggak ngerti gitu kekeh ya. Itu gak boleh kita dengerin kata-katanya gitu Ya, dobrak aja gitu gak apa-apa sih Baik juga,、uh, Oh iya, s i l a k a n Ya, coba berperspektif dari si pengelolanya ini gitu Kenapa kok mempersulit gitu Mungkin ada i t i k a t baik dari pengelolanya itu untuk kebaikan keseluruhan di rumah susun itu Mungkin gitu saya, saya Kalau saya sebagai Pak a h o k saya ingin tahu juga kenapa kok dipersulit gitu Mungkin, mungkin ada, ada satu hal yang bisa di... Satu hal yang perlu disikapi dengan a r i f juga mungkin seperti itu Oke,、okay, terima kasih Baik, Selamat siang Pak Hendra Siang Ibu Ya, komentarannya Pak Ya, saya pikir Bu、uh, Media dalam hal ini、uh, harus bersikap netra juga Bu Dari kemarin kan memberitakan masalah Ahok Sekarang kan mendobrak pintu memaksa Tapi、itu. menurut saya Bu Sebetulnya jangan dilihat Ahok ya Bu Bahwa kita kan yang dilakukan oleh aparat ya Yang mempunyai sikap Seperti yang dilakukan oleh Ahok itu Itu merupakan sesuatu yang perlu kita puji Bu Perlu kita dukung、Bu. Karena seperti Bu ketahui Bahwa rumah susun itu Sudah ada tuh sejak kapan gitu Bu Terus kemudian terbengkalai begitu lama kan Kalau ngeser dari 2007 ya Dia terbengkalai begitu lama Sampai akhirnya Di... Di apa d istilahnya i tuh dirayu atau g i m a n a supaya orang-orang yang kemarin yang kena b a j i itu mau pindah ke sana Terus kemudian dipersulit saya rasa udah wajar Bu Kalau diambil tindakan seperti kayak gitu Mungkin ya Bu ya Kalau keluarga kita atau saudara kita yang menderita seperti itu juga saya pun akan ngamuk Bu Bukan hanya Ahok Bu Karena Ahok sendiri kan wakil gubernur dia melihat bahwa Memang penyakitnya ini penyakit birokrati DKI ini boleh dikatakan sudah Kronis Bu, jadi benar-benar harus ada Tindakan amputasi, jangan main-main lagi Saya pikir gitu Bu, m a sih Bu Baik, terima kasih, Pak Kahin Ya, selamat s i a n g ibu. s i l a k a n、uh, Nah, inilah 67 tahun kita merdeka Akhirnya ketemu juga Pemimpin yang jujur Mau terjun ke dalam kesulitan masyarakat Datang untuk melayani Bukan dilayani, lalu juga cinta rakyat Akhirnya kita Ketemu dengan Bapak Jokowi dan Ahok b a r i n g n y a kita jangan amnesia i n i dulu rumah Susun m a p u n d a ini Kenapa bikin e bengkala itu karena ulah si Kumis Tapi jadi tolong KPK itu yang tercinta t a n g k a p l a h si Kumis Katanya sambur ke Jerman untuk cuci uang haram Tapi hati-hati jangan tertukar sama Kumis Hitler atau Charlie Chaplin Dan s e b a i k tikus-tikus juga itu yang disitu juga harus diusir Juga harus ditangkap パイプロ n ィビナ a マスクディビナー、パイプロディビナー、パイプ a ディビナー、パイプロディビナー、パイプロディビナー、パイプロディビナー、パイプロディビナー、パイプロディビナー、パイプロディビナー、パイプロディビナー、パイプロディビナー、パイプロディビ Silahkan Iya Ibu Komentar saya sih Pajak dari rakyat untuk rakyat Itu slogan pemerintah Pajak dari rakyat untuk rakyat Terima kasih Pak Budi selamat siang Selamat siang Bu Iya Ini Bu Teman saya ada yang daftar ke sana Dikenai sepuluh juta itu Bu Ada yang minta itu Bu uh -huh. Uh -huh. Jadi sampai sekarang belum dikasih Oke、okay. Dia seorang janda Yang tinggal di Mora Angke k e b a n j i r a n Dan satu punya anak Anak satu マカシボウディパラマンボウモザモワシアパナマニアマソカンアロウ n ア m ーダルニャニーダリパジャボウディマリンタフォケアホントファドブラファドブラファドブラファトメタニングジもーカイネウダワプジャモンゴヤワインヤ supaya bisa mengikuti apa yang sudah d i lakukan itu l a Jadi cuma jangan cuma、uh, departemen DKI s aja Pak a l f a tapi yang lainnya juga bisa melakukan hari ini. Sudah liternya. Jadi tinggal ikuti yang l a i n a n g g a p a n masyarakat semua sudah positif dan mendukung. Yang lain tinggal ikuti s untuk percepatan buat Indonesia. Itu aja. Baik terima kasih Pak Rahmat Pak Fred. Selamat siang. Selamat siang. Senja. Selamat siang. Iya. <laughs> Silakan Pak Fred. y a ini saya.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 マカ a ー f フラン。Ya,